kita baca kalau bagus pokoknya masih melanjutkan wasiatnya siapa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yang sudah kita baca ada berapa ada tiga. Ini bagus dikumpulkan dan dihafal wasiat yang sangat bermanfaat sekali. Kita lanjutkan yang keempat. ala al-imam Ibn Ibrahim Allah menukil ucapan Umar bin Al Khattab yang beliau bawakan dengan riwayatnya kata beliau radhiyallahu anhu wa man ta'arradha lit-tuhmah fala yaluman man asa bihdhanni ini yang keempat dan barang siapa yang menempatkan dirinya pada tempat Tertuduh Tempat tertuduh Janganlah Kemudian Dia mencela Orang Yang berburut sangka Kepadanya Ini Wasiat Sebagai nasihat Agar Setiap kita Menghindari Tempat-tempat tertuduh <tuh> Kalau tidak ingin Orang itu berburuk sangka Kepada kita Kamu senang gak Kalau ada orang berburuk sangka kepadamu Tidak senang Maka agar orang itu tidak berprasangka kepadamu, jangan kamu tempatkan dirimu pada posisi tertentu. Misalnya, kamu seorang santri. Pantas tidak masuk ke warung minuman keras. Hah? Kok oh, enggak pantas? itu masalah besar itu. Walaupun kesana kamu nggak minum, mungkin mau apa beli pulsa gitu. ya Kebetulan itu orang minuman keras jual apa? Jual pulsa juga, ya kan? Tapi kamu tahu itu dipasang itu apa judulnya lebar-lebar orang yang di situ orang minuman keras semua itu walaupun di situ ada jual pusat jangan kamu beli di situ kenapa? Karena orang yang melihat kamu orang jubah, pakai imam cinggol dan bawa nah, oh, kitab lagi misalnya singkran kok masuk ke bar hmm, maka jangan salahkan orang lain kalau kemudian orang lain tadi apa berburuk sangka kepadamu. Tuh. Santi kok minuman keras. Padahal kamu enggak minuman keras itu ya. Ke sana beli gunza. Jangan salahkan orang tadi yang berburuk sangka padamu, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa beli pulsa di tempat kayak gitu? Ya pantas aja orang berlumusangka, jelas? Ini sehingga kalau kamu tidak ingin orang itu berlumusangka padamu, jangan tempatkan dirimu pada posisi tertuduh. Begini pula contoh kasus, ya ini buat pelajaran aja. Mudah-mudahan bermanfaat. <tuh> Terjadi Berkelahian Antara dua orang atau dua kelompok Kamu Mau lewat Lihat di depan itu ada dua orang lagi berkelahi. Maka jangan kamu apa? Teruskan jalanmu Cari jalan lain iya. Kenapa? Karena itu bisa menjebak kamu. Pada tempat tertutup, tertutup. Kalau kamu pasal lewat dalam keadaan itu, kamu tahu di depan tuh ada orang berkelahi. Kamu pasal lewat, airnya ramai di situ, <tuh> boleh jadi kamu kena dogem <tuh> Atau kamu terjebak, tidak bisa keluar dari situ. Kemudian datang polisi. Melihat ada orang berkelahi dan kamu di situ. Pasti kamu kan apa? Tangkap juga. Walaupun kamu mengatakan tidak, Pak. Saya tidak berkelahi. Saya enggak ikut-ikutan. Enggak akan dipetolikan. Yang diketahui oleh polisi tadi apa? Kamu ada di situ. Ayo ikut kami kantor polisi masalah penjelasan nanti, ya? makanya kan? nah, kalau sudah dalam kondisi begitu, jangan deketi, cari tempat lain, ya. Atau kalau nggak bisa, ya balik. Tunggu sampai apa? ada nama Jelas. Dia harus pakai akal. Hmm. Atau kondisi-kondisi yang semisal ini. Harus segera sadar, jangan lengah. Hmm. Karena banyak sekali orang itu tertuduh, ya, dan karena dia tidak pandai menempatkan dirinya. Hmm. Orang itu hanya akan melihat dohil, dohilnya kamu di tempat yang tertuduh, maka orang itu akan menuduh, enggak, ha? enggak ya, peduli. Apa alasannya? Nah, karena itu hindari, tempat-tempat seperti itu hindari Tempat maksiat Tempat keributan ya. Atau apalagi Ada pencuri Pencurian di daerah, ada di tempat ini, di toko ini ya, Kamu jangan ke kesusitu Jangan sapi apa? Kamu terjebak Kemudian yang ke lima, waman kata nasyir wahhuka nafil siyalatufiyadahi dan barang siapa yang menyimpan rahasianya, rahasia pribadinya. Maka pilihannya ada di tangannya. Tahu nggak maksudnya? Setiap orang itu mesti punya apa? Punya masalah rahasia. Maka kalau kita punya masalah Pada diri kita yang itu rahasia Selama itu kita yang pegang Kita yang simpan Tidak diberitakan kepada orang Maka pilihannya apa? Ada pada kita Kita yang memegang betul ya, Nasib Diri kita sendiri Dalam artian Rahasia tadi kalau berkenaan dengan apa nasib kita, mungkin dengan nama baik atau dengan harta atau yang semisalnya, selama itu yang menyimpan diri kita sendiri, maka kita punya apa puasa penuh. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya kalau kamu punya rahasia. Kemudian kamu ceritakan pada orang lain Maka Urusan rahasiamu tadi Tidak lagi di tanganmu Tapi sudah di tangan orang Orang lain yang sudah tahu Ikan itu jangan sembarangan Yang namanya apa? Membuka rahasia Rahasia Kalau rahasi. emang gak perlu orang tahu itu tutup sudah cukup antara kamu dengan Allah saja Jangan suka apa? Membuka aib sendiri Sendiri Atau membuka rahasia sendiri Kepada orang lain Yang akhirnya bang Kamu menyesal nanti Tempat untuk Culhat Yang paling Enak itu adalah kepada Allah Ta'ala Bukan pakai Whatsapp ini atau pakai apa lagi curhat-curhat Itu tidak tidak main ya. Hanya apa? Membuat kamu nanti jadi permainan orang Lihat Rasulullah, misalnya, kalau sedang sedih, sedang ada masalah. Yang beliau lakukan tidak kuarnet. Ya. Tapi apa? Datang, sholat menghadap Allah SWT. Munajat. Doa. ungkapkan semua masalah. Mohon. Jalan keluarnya. Penyelesaiannya dan akan apa didapati keadaannya baik dan ini amalkan sunnah ini kalau kamu sedang odi bag jadi tidur sabannya kayaknya ada masalah besar ini jangan lompat pagar ke wanita itu bukan solusi, malah bikin masa, masalah lagi segera benar itu eh, sholat kalau memang di satan itu kurang, kurang uh, kondisinya kurang khusyuk ya. nih masjid ini yang hmm. nah, sholat sholat yang benar hmm Bagaimana dengan hadis tentang ihsan? Apa ihsan itu? Antak mulam bahat, dan Kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Betul-betul hadapan dirimu kepada Rabbul Adamin, berfikir, berdoa, bermunajat, ungkapkan semua masalahmu. Mohon petunjuknya. Mohon tidak ya. Hidayah. InsyaAllah keluar dari salat itu kamu apa? Tenang. Itu sunnah Nabi kalau sedang sedih, gelisah yang melakukan adalah sholat. Makanya di sunnah Nabi itu apa? Mintalah tolong kepada orang dengan cara apa? Sabar. Ada dimaksud sabar. Dan sholat. Salah pemahaman saya sudah. Ya. memang khususnya anak muda itu biasanya apa? Masih labil ngini. Kalau enggak cerita itu kayak gimana gitu. Hmm. Tapi jangan apa dituruti sifat yang labil itu. Ber, berlatih, berusaha untuk lah apa? Menjadi muslim yang kuat. Menghadapi masalah Jangan berisah Banyak doa Pikir Menajat Kepada Allah Ta'ala Bangun malam Itu untuk ibadah Kan kita sudah dapat hadisnya kan ya Bahwasanya di setiap Sepertiga malam terakhir itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia Tandanya apa? Dekat sekali dengan hambanya yang mau bangun malam itu yang mana kalau dia berdoa Allah pasti akan apa? Penuhi doanya. Dia meminta apa Dia minta akan dikabungkan. Mau istighfar akan diampuni. Manfaatkan bangun malam itu untuk ibadah, sholat, doa. Apa saja yang menjadi apa kebutuhan hidupmu. Minta kepada Allah Ta'ala itu lebih bagus, buat hati lebih sehat, pikiran lebih jernih, Ya berbarokah, dunia akhirat. Walaupun mungkin capek, capeknya tapi capek yang enak. Beda kalau kamu ngalih untuk uh, pikiran galau, istilahnya nang galau. Tidak bisa tidur, kompartmen cari warnet. Nanti pulang-pulang aja, bang. -pulang Mantul tu. Ya lebih -lebih yang lebih-lebih yang dicari di sana bukan cari murata dengan murata, cari yang lain ini. Wow, pelik sih. Selesai enggak masalah, Enggak selesai kan? Nggak selesai. Malah tambah masalah lagi. Icatik bulan-bulan, Pulang malam, empat panur. Nah, jadi masalah lagi. bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah maka seperti ikulah dewasa nah, jangan apa menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru kalau butuh musyawarah butuh bicara dengan orang musyawarah dengan ustaz yang ada di sini atau dengan siapa teman yang kamu merasa apa Teman ini bisa menghasilkan sehat. InsyaAllah. Wah. Ini yang berapa? Yang ke? 5 ya? Sekarang yang kenal. Sekarang yang kenal. Saya nak ok ya. Wa'alayka bi'ikhwanis syeduti wajib di akfanihim fa innahum zinatun fil rafah wa hiddatun fil bala' hendak engkau mencari teman sejati yang betul-betul sahabat sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya yaitu yang betul-betul tulus dalam bersahabat sahabat apa yang dia tampakkan kepadamu memang betul-betul dari hatinya Bang, Cari teman yang seperti ini Hiduplah bersama mereka Karena Mereka itu ibarat perhiasan Di saat senang dan bekal di saat susah nah ini ah. jadi ingat, berteman itu jangan asal banyak teman. kalau asal banyak temen, wah zaman sekarang gampang Antum buka akun Facebook cari teman sebanyak-banyaknya, wah dapat ya mau cari apalagi yang zaman sekarang itu apa tuh wucat ya wucat tinggal sep-sep ya. langsung teman sekitar ini kelihatan mau yang jarak satu kilo, dua kilo, lima ratus meter yang laki saja, perempuan saja semua kelihatan nah jadi kalau mau banyak banyak-banyakan teman gampang sekarang ini tapi teman yang kayak gimana nah itu adalah apa? kamu pikir sebagai penuntut ilmu. Kalau temannya enggak beres semua. Tentu apa? Hanya bikin apa? Masalah saja. Taham? <tuh> Tapi ingat. Nah, siatnya umat-umat satu ini. Hendaklah kamu. Cari teman yang sejati. Ya, ini yang betul-betul tulus dalam berteman. Yang mengajak kepada kebaikan, Yang kalau kamu sedang saat sedang baik dia mensuport mendukung kamu untuk meningkatkan ketaatannya semangat belajar kalau kamu sedang susah, sedang gelisah, dia bisa bah, memberi semangat kamu dan jalan keluar dari permasalahan ini dan beliau, kalau sudah dapat teman yang seperti itu, hiduplah bersama mereka. Kata beliau, fa'inna huzina tufirokh. Teman yang seperti itu tu iber terhiasan di saat senang. Kalau lagi senang, kemudian punya teman-teman yang baik itu tambah senang, ini, ya. ya kan? Kenapa? Karena teman itu akan ikut juga senang dengan kebahagiaan kita. Enggak ada teman yang tulis itu akan apa? hasad. Coba kalau temannya-temannya enggak baik. Kalau kamu lagi senang, oh dia akan apa? hasad padamu. Dan ainul hasad itu berbahaya. Mata hasad, mata orang yang hasad yang dengki. Itu bahaya. Bahaya itu. Bisa bikin penyakit. Bismillah dalam hadis alaih muhak pengaruh bahaya mata orang yang kasar itu benar dalam Islam dibenarkan itu bisa berbahaya. Karena itu hindari orang-orang yang punya hati yang enggak baik. Jika teman yang baik, Bisa kamu senang, dia akan apa ikut senang, gembira, ya menyalami kamu yang jadi menampakkan rasa senang Jika kamu merasa tambah gembira lagi Di saat susah Teman yang baik itu akan apa? Pandai Menghibur ya, Memberi semangat hidup Sehingga jadi Seakan-akan kita punya bekal Di saat susah tadi. Kemudian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 nimubalagot ini Artinya walaupun dengan jujur tadi resikonya kamu apa? mati Pegangi kejujuran tadi jangan dilepas. Paham? Jadilah orang yang jujur. Walaupun resikonya itu apa? mati. Entah itu mungkin mati dalam artian hakiki ya, ini mati hilang nyawamu atau mungkin mati usahamu. Ya kadang-kadang ada orang itu, waduh, zaman sekarang kalau cucur itu, waduh, payuh jajan-jajan ya, bisa mati usaha ini, misalkan jangan terapa? terpengaruh tetaplah jadi orang yang ju jujur, jujur itu barokah dan sebagian ada hadith yang sudah pernah kita baca di bab-bab sebelum ini yang saya masih ingat Lama-lama ini Bagaimana kata Nabi SAW Alaikum Bisidati Wajib Atas kalian untuk ju jujur Fa'innasidqa Yahdi ilal Diri Karena kejujuran itu Akan mengantar kepada kebajikan Lihat Orang-orang bahawa jujur Itu akan gampang berbuat baik Tenang Takkan apa? Galau, takkan gelisah, ya kan? Nah, orang biji itu kan tenang. Di mana mana dia akan tenang. Akan mudah berbuat baik. Wa innal Al Biro, ya diilal jannah. Dan kebajikan itu akan mengantar orang tadi kepada al-jannah. surga Selamat. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Dan seseorang itu, kata Nabi SAW, akan membiasakan dirinya jujur. Hingga dicatat di sisi Allah sebagai apa? Siddiqan. Orang yang jujur. Karena dia membiasakan. Itu menunjukkan apa? Akhlak yang baik itu... Bisa kita dapat dengan cara apa? Dibiaskan. Waaiya kumual kafib dan hati-hatilah kalian dari dus dusta bohong. Jangan biasakan bohong. Walaupun masalah kecil, walaupun hanya bergurau, jangan biasakan apa? Bohong. Kenapa? Fa'in al kafib yahdi ilal fujur. <tuh> Karena kebohongan, kedustaan itu akan mengantar pelakunya kepada kefajiran, dosa yang berikutnya. Kalau sudah berani bohong, ya, menganggap enteng yang namanya bohong, dia akan apa? terseret pada pelanggaran dosa-dosa yang berikutnya. Pintunya itu kebohongan. Hmm. enggak jujur pada diri sendiri. sendiri. Nah, itu akan apa? menyeret dia pada maksiat yang berikutnya, dosa yang berikutnya yang sulit dia untuk lepas. Kalau dia terus terbiasa dengan kebohongan. Wainal fujur yahdi ilannar. Dan sesungguhnya kefajilan itu akan mengantar kepada neraka. Ujungnya neraka saja. Nauzubillah. Tak? Ingat wasiat ini bagus. Haleluya. Hmm. Siroki, wa in qodal atas sinuku. Janganlah kamu menjadi orang yang jujur, walaupun kejujuran itu membunuhmu. Kalau pun mati, gitu ya? Di atas kejujuran itu bukan mati konyol, bukan mati yang sia-sia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tahu keadaan kampanye. Selainnya dia orang yang jujur dan dia pegang kejujuran tadi, Tidak akan apa? Disia-siakan itu. Allah tidak akan menyenangkan orang yang berbuat baik. Kemudian yang berapa? Yang kedua, wala ta'arrud lima la ya'nik. Jangan lakukan apa yang tidak berfaedah bagimu. Pekerjaan perbuatan yang enggak faedah itu jangan dilakukan biasakanlah mengerjakan sesuatu yang ada manfaatnya entah itu manfaat dari sisi agama atau dari sisi dunia ada manfaatnya Nah ini biasakan ambil kegiatan yang seperti itu jangan suka bang lakukan kegiatan yang tidak ada manfaat dunia tidak ada manfaat agama seperti apa misalnya melam, melamun, ya, itu pekerjaan yang sangat apa merugikan sekali. Apalagi di waktu-waktu yang harusnya dia bisa dapat manfaat. Entah itu agama tadi nih, contohnya malam. Yang paling bagus itu kalau malam deh, tidur, kan? Kalau nggak ada. Belajar ya enggak Ibadah ya enggak Iya kan Apa yang paling bermanfaat Tidur Maka kebiasaan Nabi SAW Setelah Isya itu kalau sudah enggak ada lagi Menyampaikan ilmu, enggak ada tamu Sunnahnya Nabi apa Segera tidur Itu manfaat dunia Mata jadi apa Bisa istirahat pikiran bisa istirahat, istirahat badan bisa istirahat nanti bisa bangun malam, ibadah coba kalau tidak dimanfaatkan untuk tidur dengan ngelamut naik ke atas sana tak ya. tahu apa itu itu hanya apa? merugikan diri sendiri Mata jadi cap, capek, pikiran capek, badan capek. Buru-buru bangun malam, subuhnya telat, bangunin susah. kecuali di Suramayar, ini apa? Enggak bagus. Ingat ini. La ta'awwud lima dayak Jangan lakukan apa yang tidak bermanfaat buat. Jadi orang yang berakal. Hmm. Dan ini sesungguhnya juga makna dari hadis Nabi SAW. Dalam arba'in ada Dayan. Apa itu? Min husni islamil mar'i. Tarkuhu ma'ala. Ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang yaitu dia tinggalkan apa yang tidak berfaedah buat dia. Itu muslim yang baik itu. Enggak suka yang, yang namanya melakukan tindakan sia-sia. Mengambil atau sekedar apa? Bulan. jalan. Jalan-jalan mondar-mandir ada tujuan apa. Yang lain pola hak enggaknya. Jadi dan dalam makanan agak, tak jelas tujuannya. Paling dibilangnya apa? cari angin, cari angin. Tak <tuk> usah jalan-jalan, angin ya ada. Ini hindar, yang itu tak manfaat, jauh. Itu termasuk kebagusan dalam Islam seseorang. Kemudian yang berapa? yang ke-10, yang ke-9. Walataz'al ammalam yakun. Hmm. Jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi. Ini sudah dibahas tadi kan, ya? Di kitab Hiliyatul al Al-Ma'liq. Di sini juga termasuk dari nasihat atau wasiat yang di Umar Diyakhotab. Jangan kamu menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi, kenapa? Fatinna fi magana shuglan amma lam yakun. Karena sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, cukup menyibukkan. Daripada sesuatu yang belum terjadi Maka, pikirkan bahas apa yang memang sudah ada kejadiannya itu, sudah nyata itu Itu saja kalau kamu bahas semua ilmunya Itu habis waktumu ya kan? Gak akan sempat lagi apa? mikirkan masalah-masalah yang belum terjadi ini juga, Pak, rugi sekali orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu, Pak. Itu sahabat itu yang terlalu banyak menghayal, Memikirkan masalah-masalah yang tidak ada, Pak, kenyataannya. Bagaimana nanti kalau bisa ke planet Mars? Bagaimana nanti kalau ada alien? Kalau ada UFO? Ada nggak belum terjadi ini dan jauh ini itu menghabiskan biaya banyak nggak biaya banyak itu waktu pikiran hmm. kalau di, diikuti itu nggak ada selesai nya padahal kalau dia mau memikirkan membahas masalah masalah yang sudah terjadi kau yang jauh jauh yang di sekitar dia itu saya saudara sibuk habis waktu. Nah, kami nih Jangan sampai apa? Tersibukkan dengan membahas yang seperti itu akhirnya yang lebih penting, yang lebih bermanfaat lalai. Lihat itu, mereka yang sibuk dengan masalah tadi urusan yang menjadi pokok dasar agamanya dia tidak apa? paham. Tidak dia pelajari makna la ilahillahubla belum mengerti. Padahal sudah besar. Baca Quran belum bisa. Padahal sudah besar. Nih kan? Berwudu yang benar belum bisa. Padahal dia sudah besar. Tandanya apa? Banyak waktu yang habis dia lewatkan. Padahal masalah-masalah penting yang dia butuhkan dalam hidupnya belum dia pahami dengan baik. Sehingga indah Membaca atau Mengikuti pembahasannya Itu tidak berfaedah ya, Belumlah terjadi Mending Buat baca masalah-masalah agama Yang memperbaiki akidahmu Memperbaiki ibadahmu Memperbagus akhlakmu Itu lebih bermanfaat Ya kan? Ya sudah ini dulu insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanallah, Jannik, senang lainnya hingga saat tok.